Assalamualaikum sederhana berita malam edisi hari ini Sabtu 29 September 2018 dibacakan Ardiansyah PLT Gubernur serukan warga Aceh bantu korban gempa dan tsunami Palu Satu warga korsel di lokasi gempa Sulteng tak bisa dihubungi BNPB mengatakan pengungsi gempa dan tsunami di Palu capai 16.732 jiwa Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah Tim Newsroom Serambi FM. Berita malam ini juga bisa Anda di Radio City 94,4 FM Muksumawi, Radio Lovers 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan lengkapnya dari Newsroom Serambi FM.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 Zagrej Newsroom, Selam Bitanjum, Forma Eskian, Berita malam edisi Sabtu 29 September 2018. Berita pagi Seram BFM se veda dengaran kembali pukul 7.00 doktor Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa anda akses di situs internet www.serambfm.com. Follow juga Twitter at Seram BFM. Zagrej Lund,